Mitra bisnis, peraturan pemerintah terbaru tentang rokok semakin ketat mengatur industri rokok. Seperti harus adanya peringatan kesehatan yang besar di bungkus dan dilarangnya pencantuman logo dalam acara yang disponsori seperti konser musik. Di lain sisi, pemerintah juga sepertinya membutuhkan pendapatan dari industri rokok melihat tarif cukai yang terus naik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur HM Sampurna, Yos Adiguna Genteng. Pak Yos, apa komentar Anda? Ya, baik Pak Windy. Jadi, saya hanya bisa memberikan pendapat dari Sampurna ya, karena saya tidak mewakili industri secara keseluruhan. Sampurna secara konsisten mendukung regulasi tembakau yang wajar dan efektif, yang mana artinya Regulasi tersebut dapat mengatasi persoalan seputar merokok, tetapi juga bisa terus memberikan masa depan yang stabil bagi sektor industri rokok dan tembakau ini yang telah menyerap jutaan orang sebagai pekerja dan mata pencaharian mereka, serta juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Jadi intinya selama itu wajar dan efektif, itu kami dukung Nah, terkait dengan peraturan nomor 109 tahun 2012 Kami cukup mendukung, cukup senang Bahwa secara jelas disebutkan larangan penjualan kepada anak di bawah umur Ini kami sangat-sangat nah. mendukung Memang karena pemahaman akan risiko dari produk tersebut Nah, untuk peringatan bergambar Yang sekarang menjadi 40% depan dan belakang, ini merupakan suatu peningkatan yang memang signifikan jika dibanding dengan peringatan kesehatan yang saat ini berupa teks dan besarnya 15 persen. Kami mensikapinya bahwa ini merupakan suatu upaya untuk bisa lebih menegaskan pesan kepada para perokok dan untuk bisa lebih meningkatkan pemahaman mereka akan risiko dari merokok. Kalau harapan atau aspirasi dari industri rokok sendiri, Pak, terkait peraturan tentang rokok seperti apa? Iya, bagi sempurna, yang jelas ada keberimbangan, dan oleh karenanya peraturan harus wajar dan efektif, karena memang industri ini menyerap signifikan banyak pekerja, dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian, tapi memang juga ada risikonya. Oleh karena itu, terkait dengan peraturan yang ada, yang paling penting adalah agar sosialisasinya segera dilaksanakan dan kami sangat berterima kasih Kementerian Kesehatan membuka diri untuk ikut menyertakan pemain-pemain dari industri ini untuk terlibat di dalam proses formulasi dari pelaksanaan peraturan tersebut dan kalau itu kemudian dijalankan secara bagian konsisten rasa rasanya keperimbangan dan juga kewajaran yang dimanakan dalam peraturan tersebut bisa tercipta. Demikian Direktur HM Sampurna, Yos Adi Gunaginting. Saya Wendy Lim.